パトイトゥスキャンチンタコダン n ギニ n アンカ lu ンインバタモンダンマ ulat jalin チン フェンスにゃりちょーん。 Eh, eh b e n a r gak sih? Bah, eh ada si, ada si apa itu? Lagu e l l y lagu e l l y Ada si Welly. Itu kan si a s i a p itu kan, iya, Asyap. Iya, iya. Gabe, oh my god. Pandesan. t i t Si Gabe. Eh Gabe eh, kenapa rambut sama Anang? Kenapa rambut?、Gabe. Kau saingat y sama Anang kau. Kalo a a t a kan dia a s i a p kalo ini a s i a l ya ini, a s i a l ini. <laughs> aduh oke、okay. udah udah udah gabeh jangan ganggu konsentrasi kita gabeh Gabe. kok kau kakak beradik sama mas anang ini satu salon kalian ya oke、okay. selamat malam richard selamat malam tulang jadi r a k y a ngahuduk koto h a l a k o jadi マリバギア・キュナマ、ジェリホイコ・ボイマ・バサバタ、アヘペナロコン、モロナソ、モロダイボトホジャワー、オロトラン、オロラオロトララオロトララオロトララン、オロトオロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オロトラン、オ サバーバーバーバーバーバーバー u ーバーバーバーバーバーバ n バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ r バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ n バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー i s バーバーバーバー n ーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー サピハビスマバサバタナマウ、パソマリディダ、ジェリテラン、テランスモインディスドレーナ、ヤンデ o アヤモンガテマイタ。 dia martulang dia panggil paman sama aku kan tadi gayanya kayak bisa batal aku udah panjang kali ngomong g a k ada yang kau ngerti <tuk> jadi coba aku coba i c a k guarmu icik bata i isi... c a i c a k guarmu abangmu itu orang karena abangmu ini dia lahir di mana kalau dia mirip sama anak sonarson amin amin amin <tuk> keringet dingin loh dia keringet dingin loh <tuk> oke、okay. si manjun tak mama b a r u apa mama siotang hah s、si、Jangan berani-berani kalau berani, sama dengan mereka si Hotang. Aku gak berani-berani, aku udah cukup si Barus kemarin. <laughs> udah. i y a Tapi kalau ini bagus dia nih. Si Richard ini top、Maksudnya. kali nih. Tepuk tangan lu buat Richard. Oke, c h a t Aku seneng malam hari ini liat h Richard nyanyi simple seperti itu ya. Kita tahu, kalau aku tuh ini bayangin selalu t e m a n t e m a n yang ikut sini. Aku pengen bayangin punya karir sukses, punya album bisa diterima. Dulu aku pernah ngomong sama al almarhum Mike Moede, dia, dia dulu kan teknik banget nyanyi aku bilang Mike coba nyanyi yang simple aja supaya nanti kalau di panggung besar seperti ini dia bisa improve m a c a m m a c a m dan itu kamu lakukan malam hari ini, di industri itu butuh hal yang berbeda di panggung sama di industri Nah Richard ini kamu bisa di panggung bisa di industri menurutku jadi kamu nih kalau kamu mau berjuang kamu berusaha terus Kamu dua-duanya bisa di panggung, kamu makan di industri juga aku rasa kamu bisa sukses Malam hari ini penampilannya oke, cuman ada tadi dikit ya p a s n ada di atas aja, ya Nada tingginya sedikit hati-hati ya di bagian tinggi-tinggi selalu kamu harus、uh, bekerja lebih keras Itu aja, selainnya baga kian ngiri Yo, mantap Horas! Horas! Horas! Horas! Horas. Richard. Horas. Richard. Biarin aja n gak g usah dengar d i a aku mau orang b a t a k semua Horas! h o r a t biar kabar dekat oh baik sehat, sehat. apa ibu m e l o m e l o nonton g a k i n l a b a n a s a Jawa daripada bahasa bata ini lebih bisa bahasa Jawa d a r i a d bahasa bata ini l e i y bisa bahasa Jawa daripada bahasa b a a ini lebih bisa bahasa Jawa daripada bahasa b a a ini l e i h bisa b a a s a Jawa a r i p a d y a h a a b a a ini lebih bisa bahasa Jawa a r i p a d a bahasa bata ini l e i h bisa b a a s a Jawa d a i p a d a a h a s a b a a ini lebih bisa bahasa Jawa d a r i p a d y a h a s a b a a ini l e b i y bisa bahasa Jawa daripada a h a a b a a ini i h bisa bahasa Jawa a i p a d a bahasa b a a ini i h bisa bahasa a w a a i p a d a a h a s a b a a ini i h bisa bahasa a w a a i p a d a a h a a bata ini e i h bisa b a a s a a w a a i p a d a a h a s a b a a ini lebih bisa b a a s a a w a a r i p a d a a h a s a b a a ini l i h bisa bahasa Jawa a r i p a d a a h a s a bata ini e i h bisa b a a s a a w a a r i p a d a a h a s a bata ini lebih bisa b a a Oke,、okay, Richard. Udah, ya, Mas Ari, lagu ini、uh, dengan dibawakan sama Raisa. Itu sudah merupakan satu karakter yang luar biasa, perpaduan Raisa dan lagu mantan terindah ini. Ya, kuat sekali. Tadi cukup ragu, tidak terbayangkan, tapi ternyata kamu menaklukkan lagu ini dengan cara mesinnya, Richard. Terima kasih, Mas Ari. k a l a u andaikan lagu bergenre seperti ini, ada pencipta yang menciptakan lagu buat kamu. Dan kamu bawakan dengan cara dan pendekatan kayak gitu. Rasanya bisa nih jadi n i、yeah. barang ya. Kayaknya buat industri musik Indonesia nih yeah. Richard yeah. ya. p e s a n dari Maya. Tadi satu h a r u s s a y a s a m p a i k a n Kontrol emosi. Oke?、Okay? Karena kamu、okay. agak emosian. k a l a u sebelumnya itu emosian banget itu sebelumnya. 私はそれを持っていました。何を言うの何を言うの何を s うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの n を言うの何を言うのの何を言 Tapi、uh, dengan, dengan Tuhan masih kasih kesempatan aku buat disini, aku jadiin motivasi untuk、uh, dimana kita punya mimpi yang sama untuk berkarya bareng dan... ...bang Daniel juga support disana, puji Tuhan. Jadi harapanku. Aku cuma pesan sama kamu, kamu kan...、Uh... Gimanapun juga tadinya berdua gitu ya bareng-bareng, terus sekarang kamu harus berjuang sendiri. Walaupun tentunya dapat support juga. Jangan sampai kamu kehilangan setengah dari nyawa kamu gitu untuk kedepannya. Dipastikan kalau kamu justru、uh, merasa kamu dapat support dari luarnya lebih kuat lagi. Jadi kamu harus tanamin diri kamu, jangan sampai kehilangan itu gitu. Karena kita tetap ingin lihat Richard terus lagi sampai ke spektakuler yang jauh lagi. Terima kasih Pak Boca. Oke, thank you judges. Gue tambahin, gue tambahin. どうしたらいい k すかど r したらいいですか